Nah terbaik ini berarti tidak hanya di hadapan manusia. Tapi di hadapan Allah. Karena setiap perkataan kita itu tetap berhubungan dengan Allah. Setiap perkataan kita. Jadi kalau kita menceritakan umat yang terbaik. Yang pertama kali jelas. Ini adalah orang yang memang benar-benar baik. Yang ter, yang paling. Berarti ini baik ini bukan hanya di hadapan manusia aja tapi ini juga di hadapan Allah. Nah, yang terbaik inilah yang sebenarnya yang paling susah karena mamanya terbaik di hadapan Allah itu belum tentu baik di depan manusia tapi tidak semua manusia sih ya. Karena <tuh> terbaik di hadapan Allah itu kompleks. Jadi banyak sekali dari mulai Sholatnya itu juga baik tertib. Kalau masalah sholat sih, kalau kita memang sering jamaah di masjid, orang masjid itu aja yang tahu, orang lain kan nggak tahu, betul. Ya kan gitu. Jadi umpamanya puasa yang tahu ya teman-teman kita, orang rumah itu yang tahu. Umpamanya puasa di tempat lain kita nggak ada yang kenal. Kemudian makan kan nggak ada yang tahu juga, ya kan? Urusan kita sama Allah doang ya Urusan kita dengan Allah Ta'ala Kalau umumannya puasa Kemudian hmm. di bulan puasa Saya mau ngumpet di mana Makan ketahuan tetepan. <laughs> Masih lagi juga ketahuan Gak bisa Apalagi minumnya soda Puasa hmm. Puasa <laughs> Yang terbaik inilah sebenarnya Yang tersusah Jadi ya. Salah satu diceritakan dalam, diceritakan dalam firman Allah Ta'ala Inna akramakum inda mahi atkakum Jadi Sesungguhnya orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa. Orang yang orang yang bertakwa itu orang yang menjalankan apa yang ada dalam Quran dengan sungguh-sungguh. Dengan menjalankan apa yang ada dalam sunnah Rasul dengan sungguh-sungguh. Jadi semua ayat per ayat itu dijalankan. Benar-benar dijalankan. Tidak hanya cuma bicara saja. Jadi dari mulai rendah hati, dia juga rendah hati, disuruh rendah hati, tidak boleh sombong ya, beliau juga tidak sombong, mamanya kita mamanya lagi ditakdirkan oleh Allah taala, sudah ikhtiar, sudah begini mencari rezeki susah, kemudian kita dapatnya segini, ya sudah cukup segini, enggak perlu kita sombong dan enggak perlu kita menangis-nangis terus. Menangis-nangis itu maksudnya merasa kayak kita itu yang paling susah itu juga Allah nggak suka menderita, menderita menderita sekali kemudian kalau kita diberi rezeki oleh Allah Taala uh, berlimpah umumnya ya kita jangan pelit kita ya tetap Saudara kok memberikan jalan orang-orang uh, itu untuk kembali ke jalan Allah itu hartanya dipakai untuk begitu dan ini Allah sangat menyukai dan dan itu ada dalam Quran dan umpamanya kalau ada orang umumnya beliau beliaunya bisa bicara saja kemudian Nyuruh orang berbuat tak baik Berbuat yang baik Ya memang kita lihat baik Tapi dia tidak menjalankan Allah murka Dia sama seperti itu Jadi itu sulit sekali Gak bisa Gak bisa Kalau mamanya maaf-maaf Setiap seorang ustaz itu terus uh, Itu akan terbaik Enggak, gak bisa seperti itu Mengaku itu gampang ya Iya, gak bisa. bisa Jadi yang namanya terbaik itu di hadapan Allah Mana, ya. mana nilainya Ya apa yang ada dalam Quran dia menjalankan enggak Kalau dia enggak menjalankan ya belum belum bisa dikatakan terbaik. Nah. Baik, nanti kita teruskan lagi, Pak Ustadz. Dan yang jelas, kalau misalnya ada pertanyaan nih seputar tema kita mengenai umat yang terbaik, atau mungkin punya pertanyaan lainnya mengenai syariat akidah Islam, silakan langsung sekali lagi telepon ke 021 87797000 atau 87798000. Jangan kemana-mana, mengkhawatirkan kembali saat lagi. Soalannya masih mengenai acara belajar hati dan acara ini disiarkan langsung dari Masjid An Nida Kompleks MNC Tema kita pada pagi hari ini adalah mengenai umat yang terbaik. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Ustadz Danu bagaimana sebenarnya menjadi umat yang terbaik. Ya, jalankan apa yang ada di Al-Quran dan kalau misalnya soal kewajiban, kayak misalnya ada orang dibilang, wah ini baru nih orang yang umatnya paling baik nih. Ini baru merupakan orang yang paling soleh. Kenapa yang orang paling soleh? Surat lima waktu, tidak pernah tinggal. Waduh. Kalau surat lima waktu mah itu kewajiban kita ke Allah kali ya Pak Ustaz. Putan yeah. kita sama Allah yang harus kita lakukan. Kecuali kalau sudah sunahnya penuh dari mulai dua tahajud sampai yang lain-lain. Baru boleh ngakut Ustaz. Itu bahwa, wah orang ini... Kalau saya rajin. Kalau cuma masih lima waktu ya Pak Ustaz ya. Yeah. <laughs> itu mah menghutang kita yang kewajiban kita yang harus kita lakuin. Belum itu dibilang rajin. Jadi jangan mengaku sebagai umat yang terbaik. Kalau misalnya masih pelit-pelit. Masih hitungan dalam menurutkan ibadah. Kurang lebih seperti itu kali ya Pak Iya. Yeah. Tapi kalau misalnya kita ketemu sama orang. Yang marah-marah. Yang emosian. Sementara diajarkan oleh Al-Quran adalah bagaimana cara kita bersikap rendah hati. E, memaafkan orang yang... E, menjadi ujian atau jadi cobaan kita gitu Pak Ustadz. Yeah. Itu kan gak gampang untuk menjadi umat yang terbaik... supaya bisa memaafkan orang... dengan lega gitu, legowo wow. Yeah. Ada orang bikin salah, ada orang bikin kesel. Ya, bagi manusia kan bawaannya... ada yang ngetok kita kasih bunga... tapi lempar pot bunganya, pak! <laughs> gitu Pak Ustadz. Yeah. Memang... Ada dalam uh, Firman Allah Taala kalau memang kita disakiti kita sebenarnya boleh membalas boleh membalas tapi se sebesar dia menyakiti kita. Tahu, tapi yang disukai oleh Allah Taala adalah orang yang sabar malahan. Jadi bukan yang membalas seperti itu walaupun dibolehkan. Oke. Okay. Itu memang ada dalam Quran. Cuma kita ada beberapa hal yang kita menjadi uh, pikiran yang harus uh, itu bisa kita uh, bisakah kita menjadi yang yang baik di hadapan Allah kita kan yeah. sebenarnya bukan cuma baik di hadapan manusia di hadapan Allah. Yeah. Mungkin salah satunya kita mencoba meng mengamati salah satu firman Allah Taala wa idah hatobah mujailluna alul salamah. Ini ini firman Allah Taala yang mengajari kita. Bisakah kita menjadi Baik di hadapan Allah Yang artinya Jika jika jika disapa oleh orang jahil Katakan dengan penuh keselamatan Nah, kalau, kalau Banyak dari kita itu memahami Disapa oleh orang jahil itu kayak apa Disapa oleh orang jahil itu Berarti kita itu didolimi Disapa oleh orang jahil Orang jahil menyapa itu pasti berbuat dolim yang harus kita lakukan saat di dolimi. Nah, yang harus kita lakukan saat di oleh Allah Ta'ala. Katakanlah dengan penuh keselamatan. Alu salamah. Itu perintah Allah. Alu salamah. Katakan dengan penuh keselamatan. Berarti artinya. Doakan orang yang berbuat dolim pada kita ini selamat dunia akhirat. Nah bisa enggak kita? doanya berarti selamat dunia dan akhirat ya, e, iya jelas, karena kan mendoakan untuk keselamatan orang yang berbuat dolem pada kita, itu selamat dunia akhirat, bukan berarti doanya mudah-mudahan habis ini kita berat bajai bukan gitu ya Pak Iya gak boleh, yang boleh. Itu, lah. tapi memang memang akhirnya itu yang akan menjadi cerminan kita bahwa Allah memang akhirnya menyuruh kita mendoakan orang yang berbuat dolem kepada kita Apalagi kita tidak berbuat... Uh, apalagi kita berbuat kerusakan... Tidak boleh juga. Yeah. Apapun kalau kita ingin terbaik di mata Allah ya... Coba kita ingat salah satu firman Allah Ta'ala... wa Wala tufsidu fil'ad ba'da islahiha... Diceritakan... Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi... Setelah Allah memberikan kebaikan. Jadi... Apapun seorang yang mengaku... Takwa kepada Allah Ta'ala, dia tidak berjanji di diri Allah tidak merusak apa yang sudah baik di muka bumi. Kalau memang ada sesuatu yang tidak baik, belum baik dilakukan orang tersebut, nasihati, beri nasihat, beri nasihat, beri nasihat, ajak ke arah kebaikan. Bukan kita merusak, bukan kita mendolini malahan agar dia berbuat baik itu juga dilarang. Jadi kalau kita memang mengaku baik ya, ayo, ayo. Kita penuhi kriteria yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Tapi kalau namanya kita sendiri hanya mengaku merasa kita berbuat baik ya, silakan aja. <laughs> mengaku itu gampang. Diakui itu yang agak sulit. Ya, berikutnya Ya seperti janji saya tadi Pemirsa sambil menantikan telepon dari anda Saya mau beri yang kepada jamaah yang ada di sini Untuk bisa bertanya langsung Silakan, Sebutkan namanya Asalah dari mana dan bagaimana ceritanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Pak Ustad nama saya Ratih Inayah Dari Majelis Sa'lim Al-Hidayah Mekarahayu Bandung Ya Eh ini yang saya rasakan sakit di hidung ya e, sudah ke dokter Tht kemarin jadi pembengkakan di rongga hidung keongnya membesar dan kata dokter ini harus dioperasi operasi kecil tapi ya saya takut ya jangan sampai dioperasi gitu pak ustadz ya mohon doanya pak siapa tahu habis dioperasi jadi wah wow. wih Coba tahu Bagaimana Pak Ustaz Iya Rongga hidung apa rongga telinga Hidung hidung. Yang mana sih yang hidung, hidung. Oh itu ya Masa, Yang ini bukan Siapa tau salah Hidung ya, sudah benar berarti Mbak, siapa namanya tadi Ratih, Ratih. Dari Majelis Taklim Al-Hidayah Mekar Rahayu Betul ya? Ya Bandung. Ya begini, Ba Ratih, kalau hidungnya itu di dalamnya ada sesuatu yang bengkak, ya bengkak ya benar ya? Ya keong hidungnya yang besar. Oh, miung keong? Oh, keong. Keong. Keong hidung Emang racunnya Ba, ini ada keongnya? Ya itu istilah dokternya. Oh istilah dokter ya. Ada keong, ada keong sih berarti ini waw. yang masuk ini keong racun ya. <laughs> yang rajin, yang rajin gimana sih nyanyi ya? Uh, harus jangan mancing gitu. saya kalau dipas dibawa nih mau nyanyi loh. mbak, mbak ratih, kalau di dalam hidung itu ada yang bengkak, ini biasanya nih. saya juga nggak tahu. saya pura-pura ngarang aja nggak apa-apa ya. tapi yang jawab mbak ratih jujur aja ya. biasanya hidung itu berhubungan dengan lingkungan. jadi Hidung itu kan ada udara yang kita sedot, udara ini dari sekitar kita. Kalau ada sesuatu di hidung yang tidak beres, berarti kita ada sesuatu di lingkungan kita yang tidak beres juga. Bukan lingkungan yang tidak beres, kita tidak beres dengan lingkungan. Kalau hidung kita bengkak berarti Mbak Rate ini kalau melihat sesuatu di sekitarnya tidak cocok, itu jengkel. Walaupun diamannya itu aja, betul apa enggak, enggak tahu. Entah sama mama, entah sama papa, entah sama adik, akak. Dia punya adik atau punya kakak? Oh, enggak punya adik. Berarti sama mama sama papa dong jengkelnya. tapi diam. Ada kejengkelan sama mama atau sama papa ya kejengkelan biasanya mamanya? Mamanya uh, suka ngomel-ngomel, mamanya. Jadi jengkel aja, enggak enggak nasehatin tapi jengkel. Mau mama, mamanya seperti itu. Mama papanya itu telat pulangnya jengkel. Seperti itu. hanya di lingkungan di sekitar kita. Atau sama tetangga. Atau sama temen. Temen juga sama. Temen deket itu juga bisa. Paling ke murid. Sama? Ha? Murid. E, ke anak murid. didik. Anak didik. Eh, ini mbaknya mbak guru. Iya guru. Oh mbak bilang dari tadi. Ya. ya maksud saya sama juga di sekitarnya gitu. Entah bapak, entah ibu. Murid-murid juga sama pembantu. Semua yang di kantin. Jeng elit. Utang gak boleh. Marah kita. Itu juga sama. Sama murid iya kadang-kadang iya kadang-kadang jengkel diem gak bisa ngapa-ngapaan ngapain ya, jengkel ya, aja iya Benar ya iya ya. oh ya sudah berarti gak sama orang tua sama murid-murid emang bisa karena itu hanya jengkel yang disimpan dalam bentuk pikiran jadi jengkel aja sama si anaknya <laughs> ini jengkelin tapi diem gitu aja dan tak itu betul. terus agak sering agak sering tuh maksudnya gak marahnya yang keluar gak tapi ya, jengkelnya gak iya nah itu yang menjadikan daerah hidung itu bengkak maka saya lihat memang hidungnya enggak besar sedikit ya kok besar mobil begitu enggak kalau kecil lah bukan hidung <laughs> kutil, kutil. <laughs> enggak Mbak Ratih misalnya seperti itu kalau Mbak Ratih memang takut dioperasi tidak apa-apa tapi kalau memang dioperasi ya enggak apa-apa kan bisa nambahin ongkos rumah sakit jadinya, kan, kan, gitu, ya. tapi tapi kalau betul sama anak murid tukul aja langsung -tuk. apa? pukul aja langsung apanya ya apanya nih ya, guru silat kan? guru bahasa inggris oh, oh guru silat guru bahasa inggris, inggris. kan <laughs> <Dan> jago <laughs> nih jago. jadi kalau misalkan menerangkan <laughs> anak susah mengerti kadang suka jengkel juga gitu balik bulak balik menerangkan gitu oh Dan gitu anaknya guru anak didiknya guru nggak anaknya SMK nggak guru bahasa inggris juga anak guru nggak maksudnya begini kalau anak didiknya itu guru bahasa inggris boleh jengkel Awesome. Tapi kalau anak didiknya belum jadi guru, kalau nggak bisa itu normal namanya. Karena masih murid. Karena masih murid. Benar nggak saya? Benar, Mas Zul. Karena saya itu bahasa Inggris bisanya cuma Yes, No, I Love You. Gitu oh, pentingan saya. Iya. saya lebih, iya, lebih banyak. Iya, Mas Bayu. Saya yes, biasanya. No, I Love You. Pie kabari. <laughs> kemarin ada tahun yang kemarin 2000. 9 itu ada uh, I love you full, ada fullnya di yeah. belakangnya. Jadi Mbak Ratih jangan jengkel terhadap anak didik yang belum mampu karena itu hanya ujian saja Kan yeah. Mbak Ratih kan ingin uh, sebagai guru dan itu bisa menjadi ibadah. Yeah. Kalau menjadi ibadah itu harus ikhlas. Kalau masih marah belum ikhlas namanya. Hmm. Paham ya? ya? ya paham. Sampai aja namanya anak didik yang penting itu bulanan dah kedah sudah Jujur, jujur kan enggak apa-apa. Betul, Jujur, dilatih aja. Ngembalikan lagi, dilatih. Jadi yang pintar nanti Mbak Rathih. Jadi yang penting bulanan dapat Udah, itu aja. Atau mungkin karena bulanan kurang, jadi merasa kalau ada yang senang-senang ngerti, -senang, aduh. Nah ini kayaknya yang benar deh. Mungkin. mungkin, mungkin Enggaklah ke Mbak Rathih, insya Allah enggak ya. Yang penting, jangan jengkel, karena itu tuh, harus ada keikhlasan. Keislaman jadi apa namanya hmm. itu dijalankan aja mudah-mudahan itu menjadi ibadah dan ini insyaallah itu nanti uh, akan ngempek sendiri jadi kalau udah seneng nanti kalau lihat anak didiknya yang jengkelin tuh mbak ratih senyum nyantai ini kempet sendiri nanti hmm. iya, atau benar, jangan hidung-hidungnya kok kempet nggak <laughs> <gak gak> bisa nafas dong Pak balsa orang-orang digedein dimancungin biar agak goncong dikit masukin papa jadi kalau ya. itu itu satu ya jangan jengkel lagi kedua Kemudian rajin tahajud, kemudian fokus. Mohon ampun pada Allah Ta'ala, kalau selama ini dengan anak-anak didik agak sering jengkel, walaupun diam, walaupun diam, Ini diam, ya, ini ya, yang diem. saya fokuskan ya. diam, bukan marah keluar. Nah, mohon ampunlah pada Allah, ya tahajud agak sering, agak rajin. Mudah-mudahan dari sana, kemudian mohon ampun, ya Allah jika hidung saya ini bengkak, atau kalau hidung saya bengkak, kalau itu dari kesalahan saya, kalau dengan lingkungan saya atau murid saya, saya sering jengkel karena nggak bisa atau karena bulanan nggak belum dibayar, nah aja lah. Pokoknya oh tapi doanya jujur ya, jujur pada Allah Taala. Kemudian mohon ampun, mohon ampun, itu aja mohon ampun. Terakhir di doa nanti mohon diberi kesembuhan oleh Allah. Aminnya eh. itu aja. Ya mudah Aminah. nanti akan enak lagi. Terima, terima kasih. Selamat malam. Sampai Pak Ustadz, ini kan Pak Ustaz sering banget ketemu sama jemaah gitu ya. Iya. Yang uh, Pak Ustadz ajak mohon ampun, uh, baru uh, setelah mendapatkan ampunan, insya Allah penyakitnya atau uh, masalahnya itu bisa lepas, bisa sembuh gitu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi nah, bagaimana sih sebenarnya caranya supaya permohonan ampun kita diterima oleh Allah Subhanahu SWT Pak Ustadz? Sebenarnya permohonan ampun ini juga harus tulus. Jadi seseorang itu tidak hanya mengejar ingin sembuhnya. Karena kita harus berpikir begini. Yang menjadikan diri kita sakit ini adalah Allah atas izin Allah, kan seperti ya. itu. Dan kita mengetahui di dalam Al-Qur'an itu kan diceritakan wala nudhiqannahum ina adabil asna dunal adabil akbari la lahum yarjiun. Jadi, yang diinginkan oleh Allah taala dari siksa-siksa ini la lahum agar Uh, kita kembali ke jalan yang benar Nah jalan yang benar yang dimaksud oleh Allah Ta'ala adalah Al-Quran Kalau mamanya ada sakit berarti ada diri kita yang kurang benar di hadapan Allah Dan itu adalah peringatan dari Allah agar kita mau kembali ke jalan Allah Salah satu kalau kita bersalah diajarkan dalam Quran, kita disuruh mohon ampun pada Allah. Kan jelas sekali, betul. Nah, sama kalau umpamanya kita memahami, kemudian kita sadar, hmm. kemudian kita menjalankan mohon ampun kepada Allah Ta'ala dengan tulus. Wajar saja kalau Allah memberikan kemudahan dengan kesembuhan. Kalau saya seperti itu. Jadi itu hmm. hal yang wajar, itu sudah... Jadi Allah sudah tertulis di dalam Al-Quran yang pasti kalau kita lakukan dengan tenang, dengan santai, dengan sabar. Insya Allah terjadi. Amin. Alhamdulillah. Kayaknya yang ketemu Mas Bayu waktu di Sonono? Di... Oh iya. Itu kan dulunya gak bisa bicara. Itu itu nanti saya ceritain. Hmm. Kalau terjadi ini ada kejadian lucu. Ibu-ibu bapak, bapak sekalian nanti saya akan ceritakan setelah ini. Jangan kemana-mana pemirsa, Tetap bersama kami di bengkel hati. Ini sebenarnya uh, ada kejadian yang lucu nih Waktu saya kemarin Alhamdulillah uh, mendapatkan Kemana nih, kemana nih ceritanya kemana <laughs> nih Mas Bayu nih Alhamdulillah Pak Ustaz dapat kesempatan untuk berangkat ke Tanah Suci kemarin oh, Alhamdulillah. Uh, uh, kemarin uh, selama 9 hari uh, Waktu saya kembali Perjalanan dari Jeda mau ke Jakarta lagi nunggu pesawat tiba-tiba ada ibu-ibu yang ngedatengin saya Pak Bu, ngedatengin saya tiba-tiba begini. Uh, Ade, salam untuk Ustadz Deno, terima kasih. Saya tadinya nggak bisa bicara, saya nggak bisa ngomong, tersekat atau gorokannya, suaranya nggak keluar, ngomong kaku semuanya. Tapi Alhamdulillah begitu mengikuti terus acara Ustaz Danu dan mengamini doa di setiap akhir acara Benkel Hati ini. Kemarin begitu ketemu sama saya, sudah bisa jalan dan sudah bisa bicara. Ini benar-benar saya ngarang, saya juga ya Alhamdulillah berarti emang niatnya ikhlas Laih Ta'ala. Dan uh, beliau ingin menyampaikan salam kepada Ustaz Danu. Cuman saya lupa namanya siapa, dari mana namanya. Siti Masrurah kali ya. Bukan, tidak oh. tahu. Jadi ini mungkin buat jamaah atau buat pemeriksa TV yang mungkin belum ada kesempatan untuk bisa bertemu langsung atau mungkin sudah sering hadir ke acara ini. Tapi kalau saya, mas gimana sih saya kok gak dapat-dapat pertanyaan, gak dapat waktu, gak dapat kesempatan untuk nanya. Itu salah satu bukti bahwa walaupun tidak langsung berinteraksi dan bersilaturahmi, tapi karena mengalami doa dan niatnya ikhlas mengikuti pengajian bengkel hati ini, Alhamdulillah. Sehat, sembuh lagi Pak Ustaz. Dan di sana banyak sekali jamaah jawa kita yang sedih bersalam buat Ustaz Danum. Ah, dan ya. salam, senang, ya. senang sekali ya, Ustaz lulus di acara Bengkel Hati ini. Ya. Cuman di Arab saya bingung loh Pak, Bu. Ini anak-anak kecil. Aduh, peter-peter banget. Kecil-kecil udah bisa bahasa Arab, Bu. <laughs> Jago banget. <laughs> Tapi ada yang lahirnya di Arab. Dari kecil sampai gede gak bisa bahasa Arab kontak <San> Gimana mau ngomong <San> ya? Iya, kalau ada bicara begitu mah lari semua gitu, Bang. Jadi kabur. Oke. Okay. Nah, jadi alhamdulillah kemarin uh, saya mau menyampaikan salam dari Badan Khalij Jamaah Baitullah yang alhamdulillah bisa berangkat umrah bareng-bareng. Mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya Bapak Ibu sekalian sama-sama kita bisa berangkat dengan setan yang lancar ya. Amin. Oke, okay. seperti jadi saya tadi Uh, ada yang mau bertanya, mungkin silahkan yang ingin menceritakan onak-onaknya. Onet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajun dari Cakung Timur, Jakarta Timur. Keluhan saya itu anak saya yang nomor 4, ini adek Nuria Amin. Sudah dibawa ke rumah sakit persahabatan. Katanya... Ini tumor di TT sebelah kiri, udah sebesar telur. Bahasanya mendidih itu banget, vulgar banget, Pak. Bilang ini aja di dada sebelah kiri, jadi lebih enak, Pak. Iya kan? Iya. Yeah. Oke. Okay? Yeah, iya, monggo Pak. Jangan sampai nanti saya dijailer sama KPI. <tum> Silakan Pak. Yeah. Kata dokter katanya ini harus diangkat, artinya harus dioperasi. Namun saya ingin mencari jalan lain dulu, jangan dioperasi dulu. Makanya saya datang ke sini, ke Ustadz Danu, mudah-mudahan ada untuk solusinya. Terima kasih. Iya, <tuh> Bapak namanya tadi siapa Pak? Jun. Pak Ajun. Pak Ajun ya. Uh, umur putri Bapak berapa? yang 10 tahun Pak. 10 tahun ya. Belum balik ya? Udah mulai men udah main. udah mulai ya. Udah main, udah. Kalau ada di dada sebelah kiri ada penjolan Dan itu oleh dokter harus diangkat -angkat. Sebenarnya kalau Pak Ajun tadi menginginkan ketembuhan ini karena Allah Saya hanya cuma mengajak begini nih uh, Bapak Karena adik ini walaupun uh, sudah men, tapi kan baru ya Baru sekali, paling tahunan ya Nah. Kalau memang ini ada sesuatu yang di dada sebelah kiri yang harus dia angkat, saya malah mau bertanya pada bapak sama ibu. Jadi, siapa di antara bapak dengan ibu yang sering menyimpan marah khususnya, yang sering menyimpan marah. Jadi ada masalah biasanya ada masalah, kemudian uh, saya tidak tahu persis ini yang khusus yang menyimpan marah, jadi bukan yang marah langsung bukan, tapi menyimpan marah jadi bisa ibu, bisa bapak antara bapak dengan ibu ini bisa sekali atau antara bapak ibu dengan anak-anak bisa sekali ini siapa yang sering menyimpan marah bapak atau ibu ya saya yang sering marah emang yang sering nyimpan marah ini istilahnya. ibunya. Jadi ya. istilahnya bapak marahin ibu, ibu enggak berani, ibu menyimpan marah gitu ya. ya. Oh iya, benar berarti ya. Kok dua-duanya marah lamer rumahnya, Bang? Karena biasanya maaf-maaf ya, Pak Ajun ya. Ini ya, saya ya. minta maaf karena seseorang yang emosinya itu tinggi itu bisa didengerin dari nada bicara. Jadi kalau nada bicara cak-cak-cak ini biasanya emosinya tinggi nih. Biasanya seperti itu. Betul, betul, betul. Nah, kalau ibu memang ini dari Pak Ajun memang bisa aja kalau nggak cocok marah, deng, deng, deng, deng. Tapi bisa aja selesai. Iya. Nah, ibunya yang kemarahan nih, mau marah takut berantem malahan, akhirnya diam tapi cengkel aja bawaannya tapi diam. Nah, ini yang terbaca oleh maksudnya yang dikasih peringatan oleh Allah Taala sebenarnya juga. Jangan sering menyimpan marah walaupun ibu sebenarnya juga emosinya juga kuat juga cuma diam. Khususnya dengan bapak ya kan kalau dengan yang lain sih enggak juga ya keluar maksudnya marahnya. Begitu Bu. Ibu ya. <laughs> Ibunya nah, bengong diem ngarep ini yang yang lagi inget, inget apa, antara ingat apa ini antara paham atau ngantuk ini. <laughs> Iya yang penting begini aja uh, Pak Ajun sama Ibu saya mohon deh kalau memang ini mau sembuh benar karena Allah saya mohon untuk jangan jangan sering emosi. Kesian adik, coba iya, kita berpikir. Belum nanti mamanya Pak Ajun, Ibu sebenarnya pingin uh, sembuhnya ini karena Allah. Karena kalau ingin alternatif banyak alternatif yang lain mau ke dukun mau ini banyak, tapi. Apakah Pak Ajun mau kalau mamanya itu dianggap musyrik oleh Allah Ta'ala. Nah itu hati sebenarnya. Iya. Kemudian kalau saya tidak bisa menghalangi. Karena orang mau berbuat apa itu haknya beliau. Tapi saya hanya menyarankan jangan. Nah Pak Ajun belajarlah untuk memahami. Adik yang masih ini umurnya ini masih panjang. Sebenarnya. Kalau kita sebagai orang tua tidak sadar. Adik ini seperti ini saya tidak melihat. Kesalahan adik ya tidak. Kesalahan ibu tidak. Kesalahan Pak Ajun. Enggak, saya gak melihat kesalahan. Ya. Tapi saya hanya menyayangkan kenapa harus berantem. Kalau Allah memberikan -me -me -me arahan. Jangan, umpamanya Kan seperti itu. Betul. Makanya yang harus kita ketahui adalah. Ayulah kita kembali ke jalan Allah. Pak Ajun belajar untuk bisa menghormati ibu, istri. Kemudian Bu Ajun juga. Ini namanya Pak Ajun Komisaris ya? Itu pangkat. Oh itu pangkat. Ini beliau namanya. Oh Asli. gitu nama Aslinya Ajun Pangkatnya ya? Pangkatnya brip <laughs> Jadi orangnya beliau ya. saya tahu brip doang. Seseteng. Rasanya gimana? Kalau saya mau tanya sama Ade? Ade rasanya gimana di payudara? Maaf ya. Sakit apa cenut-cenut apa? Sakit. Sakit? Iya. Sakit. Sakit banyak apa sakit agak-agak lumayan atau kemarin sakit, sekarang agak mending mamanya gimana? Lumayan. Kemarin sakitnya lumayan atau yang sekarang lumayan? Uh, udah lama sih. Uh, enggak, maksudnya rasanya, rasanya sakitnya gimana? Sekarang dia? udah enggak. Sekarang udah enggak? Enggak. Kemarin-kemarin? Ada sakit. Ada sakit, oh, berarti ini tujuan Pak Ajun benar nih. Pak Ajun harus belajar serius menuju Allah karena oh, di di masjid ini udah nggak nggak sakit tadi, benar? Oh berarti serius nih. Jadi Pak Ajun harus berubah. Mau Pak Ajun berubah jadi Gaban? Mau, mau, mau. <tuh> mau. Pak Ajun berdua. <tuh> mau. Berubah jadi insya Gaban. Insyaallah, insyaallah. Insya Pak Ajun nggak tahu Gaban <tuh>. nih pas ini. Gaban itu superhero <tuh>. maksudnya Pak Ajun. Kalau Gaban nggak tahu, kalau Kaban tahu nggak? <tuh>. Tapi maksudnya berubah ya, jangan jangan berantem lagi. Pak Jun, maaf ini saya mau tanya Pak Jun, maaf kerjanya di mana? Maaf sekali nih. Saya oh tanya. sekarang udah pensiun saya tahun 2000. Ya, tahun 2000 pensiun. Sebelumnya apa Pak? Uh, kerja di perusahaan PT Super Sepilinda. Oh gitu ya. Uh, ya, gitu. ya ya ya. PT Madu Super gitu ya. Bukan. <gitu gitu> ya. ya. Tapi uh, Pak Jun mau berubah ya, benar-benar ya. Insya Allah Insya Allah ya. Ya. ya. Ibu jangan nyimpen jengkel lagi, Insya Allah mau. Saya ingin sekarang antara Pak Ajun dengan Ibu Kalau memang benar-benar sayang semuanya karena Allah Jadi sayangnya karena Allah Saya ingin Pak Ajun dan Ibu saling meminta maaf Dimulai dari Ibu dulu Karena Ibu yang menyimpan jengkel Kemudian Pak Ajun menjawab Kemudian Pak Ajun meminta maaf pada Ibu Ya, Mau? Mau? Insya Allah, Insya Allah. Ikhlas. ikhlas Ibu ikhlas Amin Ya sekarang Pak Ajun agak menghadap ke Ibu deh. Ya saling memaafkan Ya Ibu dulu yang minta. Make-nya disodorin ke Ibu dulu, Bu. Maafin dong, Pak. Minta maaf ya, Pak. Ma, ya. Minta maaf kalau ada kesalahan-kesalahan, Bu. -kesalahan, sudah, ya? Ya. Sada. Aduh. Belum ada semenit, sudah mudahan. Cepat banget. Itu kalau orang-orang masih muda, katanya enggak enak kalau semenit, sudah. Ya. <laughs> Apanya nih, Pak Ustaz? Tadi. Minta maaf. Maafin. Ya. Dong Bang, itu aja selesai. <laughs> ya Allah, ben, maafin Dong Bang. <laughs> Jadi itu dah tidak apa-apa. Yang penting begini, Ibu nanti kalau di rumah disusun, Bang. Jika selama ini Ibu sering me menyimpan jengkel sama Abang, jika Abang marah sama Ibu, sama ayah saya, saya minta maaf ya Bang. Nah, nanti Bapak jawab. Iya saya maafin ya Bu. Dan selama ini juga jika saya sering marah sama Ibu. Jika saya banyak hilang, saya juga minta maaf. Sama gitu dong, bilangnya. Jelas. iya Maka mano nanti ke dokter, Dok, anak saya sakit. Sakit apa? Sakit. Gitu aja. <laughs> kan dijelasin. Sakit ini-ini gitu ya. Mudah-mudahan nanti ditambahin dengan tahajud, Pak Ajun, Ibu, serius. Jadi... Doa ya Allah jika penyakit anak saya yang namanya ini di sini Jika itu dari kesalahan dan dosa-dosa saya. Ampuni dosa saya ya Allah. Dan itu doa itu di terus-terus. Mudah-mudahan nanti adik cepat sembuhnya. Amin. ya Karena sekarang udah mulai enak, nyaman. berarti tinggal penyembuhan. Mudah-mudahan Allah ridho ya. Amin. Terima kasih Bapak Ajun, Ibu Ajun, dan adik. mudah-mudahan hati Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan kembali saat lagi, pemirsa untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bengkel Hati. Pemirsa, acara Bengkel Hati ini selalu terbuka untuk siapapun. Apabila anda bersama rombongan pengajian, rombongan majlis Taklim ingin hadir di acara Bengkel Hati, kami mohon mengirimkan surat teks terlebih dahulu ke nomor 021 840-8919. Tapi ini khusus untuk rombongan. Kalau yang siapa penanggung jawabnya, kira-kira um, berapa jumlah uh, rombongannya. Nanti kami akan menyiapkan tempat untuk Anda. Dan biasanya Ustaz Danu juga selalu menyiapkan makanan dan minuman. Menyiapkannya di kantin ya, Pak Ustaz. <tih> <tih> <tih> <Yeah. tih> Bayar, <tapi. tih> Bayar, tapi. Tapi kalau misalnya cuma berdua, bertiga bersama... ...keluarga ingin hadir, monggo silakan setiap hari minggu dan hari Senin acara Bekelan Hati ini selalu terbuka untuk siapapun... ...disiarkan langsung dari Masjid An Nida yang ada di kompleks MNCBZ. Nah, sambil kita menantikan bagian akhir dari acara Bekelan Hati ini yaitu doa penutup... ...karena masa ada waktu saya memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di sini untuk bisa bertanya langsung. silakan Bapak tolong subiskan namanya siapa, asalnya dari mana... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya Setyo Adli dari Pekalongan, saya tinggal di Pondok Labu. Keluhan saya, saya dan anak-anak saya saya sering kena batuk pilek Pak Bahkan kalau udah kena itu agak lama tumbuhnya Bahkan sekarang yang masih kecil 6 bulan itu udah kena batuk pilek. Dan ya mohon solusinya kenapa bisa seperti ini, terima kasih. Ipan. Iya. E, maaf, putranya yang kecil yang 6 bulan ini diminumin pakai asi nggak? Asi terus campur formula, susu formula. Asi campur susu formula ya? Nggak nggak cukup, nggak cukup hmm. ya asinya ya? Tuh untuk anaknya aja atau? Hmm. <laughs> nggak nggak tahu, saya, saya kan nggak tahu. Memang untuk siapa lagi pak Ustad? nggak maksudnya kok enggak cukup itu tuh kurang. kurang maksudnya minumnya banyak gitu ya artinya dikit itu oh aslinya. tapi bapaknya ya. sehat nih terlihat nih nggak bertanya ya kok tahu dikit itu <laughs> ya sudah ya sudah <laughs> maaf ya pak ya maaf, pak setio maaf kan enggak ngerti kan tanya ya tapi kalau menurut cerita saudara-saudara kita yang Ahli-ahli eh, lah Kalau seorang anak itu udah Pakai AC itu sehat Katanya, tapi kan yang ya nggak tahu ya Tapi memang itu bagus Sebenarnya arahannya itu sebenarnya Agar ibu-ibu itu mau memberikan AC pada anak itu bagus arahannya. Tapi kalau Terlepas dari penyakit, gak ada sahaja. Jadi tetap aja ada yang memang Iya memang seperti itu Karena penyakit gak berhubungan dengan AC Memang secara klinis Asi itu di dalam tubuh Bakteri itu tidak ma bisa masuk Secara klinis perhitungannya Seperti itu benar Tapi kalau itu bisa tidak menjadikan Seorang anak bayi sakit Aduh, sesak sekali deh. Banyak kasus yang nah, anaknya memang sakit Beneran, walaupun sudah dikasih asi Nah ini um, iklannya Jangan terlalu heboh Jangan terlalu baik deh Karena ini juga ini ya, Kalau mamanya kasih sayang orang tua berikan asing pada anak, itu benar, itu saya tunggu jempol lagi. Ya, gara-garanya hanya cuma satu, Bapak Setia atau dengan istri, satu hal, kalau pilek itu berhubungan dengan cara berpikir yang terlalu serius, dan agak-agak sedikit, agak ya, agak sedikit uh, bisa saja, kalau berpikir tuh kemudian ada rencana yang bikin orang Jawa, kalau orang Jawa bilang kemerungsung, apa namanya? kemerungsung, keburu-buru ke susu ke, susu. ke susu lagi ah. emang arahnya kesitu terus nih Pak kalau ke aja gak cukup Pak <laughs> jadi kalau berpikir agak serius ya saya mau tanya, Pak Teng yang berpikir agak serius siapa? saya oh, coba berpikirnya nyantai Kemudian jangan ada sering uh, kejengkelan uh, keluar dari kata-kata tahfazil tah istri pokoknya belajar gitu. Insya Allah nanti putra putrinya Insya Allah akan aman dari pilek batuk. Insya Allah seperti itu. belajarlah. Apalagi masih kecil-kecil. Kemudian kalau ada masalah ceritain yang baik. Jangan dipencem itu juga sering batuk juga. Insya Allah paham kemudian mohon ampun pada Allah Ta'ala setiap kali sholat, setiap kali selesai sholat-sholat tahajud mohon ampun suruhan untuk anak-anak, kemudian mohon diberi kesembuhan, mudah-mudahan nanti Allah memberikan kesembuhan pada amin. Uh, Pak Sio keluarga Pak Sio juga ya, amin ya amin. kabar ya Pak Sio ya, ya terima kasih Pak Sio kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh singkat saja Pak Lutat ini supaya jangan mikir yang serius itu gimana sih Pak Sio maksudnya, kita tidak boleh mikir selalu serius atau yang seriusnya seperti apa? Uh, Kalau apa itu kan seriusnya terlalu dalam ya. Jadi lebih kiriin terus. ya Terlalu oh. dalam istilahnya. Harusnya lebih santai. Tone aja. down. Iya. Yeah. Lebih relax. Lebih, lebih relax. Yeah. Termasuk hari ini kan katanya hari buruh nih Pak Ustadz. Yeah. Hari buruh nasional. Mudah-mudahan yang uh, ya ada berbagai aksi di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bisa jangan terlalu serius ya Pak Ustadz ya. Jangan terlalu nanti berbuat anarkis karena ambisi nafsu dipikirin e. E. E. banget nanti malah uh, ada yang mau disampaikan makin berat. Ada teman-teman yang merayu demo silahkan aja nggak apa-apa tapi jangan anarkis ya. Ya. Kemudian kalau mau ngajak temannya mau demo silahkan saja tapi jangan gebrak-gebrak pintu pabrik jangan lah kalau Teman-teman gak ada ada yang gak mau demo, ya udah, gak apa-apa, ya. santai aja. Nang jangan lalu dipikirin. Jangan dipikirin dan marah, gak perlu marah. Ya. <tuk> demo itu kalau bisa bawa uang banyak, kemudian sebarin di jalan. <tuk> <tuk> itu beda lagi demonya, Pak Ustadz. kan <tuk> demo nyebarin uang, jadi jangan <tuk> hanya bikin Pak Polisi sama Bapak-Bapak Tentara itu pusing juga. kagian ya, juga ya, Pak Ustadz. Kasihan. Ya, Pak, mudah-mudahan ya. mudah uh, pelaksanaan atau peringatan Hari Buruh pada hari ini... Kita dijalankan dengan baik dan tidak ada tindakan anarkis yang merusak. Amin. Amin ya Rabbul Alamin. Oke, okay, seperti biasa, acara Bengkel Hati ini selalu ditutup dengan doa. Untuk itu, kami mohon, Pak Uzat, untuk menghentikan doa pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih, Mas Bayu. Alhamdulillah, ya Rabbul Alamin. Jawa'ah di Masjid Anida dan juga pemirsa Bengkel Hati di rumah. Akhir acara ini, kita tutup dengan berdoa. Kepada Allah. Sesembahan kita. Mudah-mudahan doa yang tulus. Yang kita. Mohonkan kepada Allah. Atau. Mengaminkan doa kami. Dengan tulus. Dengan ikhlas dan semuanya. Karena Allah untuk mencari Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa. Yang kita panjatkan. Amin. Mari kita memohon kepada Allah. Taala. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma shawli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajumain. Ya Allah, Ya Gopad Engkau lah yang maha pengampun Ada kesalahan dan dosa-dosa kami Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan Sejak akhir balik hingga saat ini Ampunilah dosa yang kami lakukan Dari dosa kecil hingga dosa yang cukup besar Di hadapan, Ya Allah Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami. Jika kami sering berkata kasar kepada suami kami. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada istri kami, ya Allah. Jika kami sering berbuat kasar dan berbuat zalim pada istri kami. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada anak-anak kami, ya Allah. Jika kami sering berkata yang tidak sopan kepada anak-anak kami. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada saudara-saudara kami Kepada teman-teman kami Kepada hambamu yang lain, Ya Allah Dan juga dosa yang kami lakukan kepada makhluk yang kau ciptakan di muka bumi ini, Ya Allah Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan yang cukup besar di hadapanmu, Ya Allah Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami Ya Allah ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami dari lisan dan perbuatan zalim kami kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah kami mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayang ya Allah. Ya Allah ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, berilah dosa yang kami lakukan karena kami sering melanggar apa yang ada dalam Quran dan Sunnah RasulMu Ya Allah. Ya Allah, Alhamdulillah Kau telah menetapkan iman dan taqwa dalam hati kami. Alhamdulillah Kau telah mengizinkan kami menjalankan syariatMu Ya Allah. Alhamdulillah Kau telah mengizinkan kami menjalankan sholat lima waktu. Alhamdulillah puasa di bulan Ramadhan. Alhamdulillah. Kami telah bisa bayar zakat maupun salatah kau, Ya Allah. Dan kau izinkan kami menjalankan haji, Ya Allah. Amin. Ya Allah, Alhamdulillah kau telah banyak memberikan kami nikmat dan rezeki Ya Allah. Ya Allah, jika kami banyak kesalahan di hadapanmu, Ya Allah. Sehingga kau berikan kami peringatan, salah satunya berupa sakit kepada kami. Kami mohon ampun kepada mu, Ya Ghaffar. Dan kami mohon agar kau berkenan menyembuhkan penyakit kami, Ya Allah. Amin. Menghilangkan dan mencabut peringatan yang ada pada diri kami, Ya Allah. Amin. Ya Allah, jika di antara anak-anak kami ada yang sakit, Ya Allah. Karena kesalahan dan dosa-dosa kami sebagai orang tuanya, Ya Allah. Kami mohon ampun kepada-Mu, Ya Ghafal. Dan kami mohon agar kau berkenan menyembuhkan penyakit kami, Ya Allah. Penyakit anak kami, Ya Allah. Agar kami keluarga lebih sujud kepada-Mu, Ya Allah. Amin. Ya Allah Jauhkanlah kami dari burahan setan yang kekutub Ya Allah Jauhkanlah kami dari kemarahan dan kejengkelan Yang senantiasa ada dalam hati kami Ya Allah Dekatkanlah kami dengan kesabaranmu Ya Allah Dekatkanlah kami dengan orang-orang yang soleh Ya Allah amin. Ya Allah Ya Razak Mudahkan kami dalam mencari rezeki yang halal dan taib Di muka bumi ini Ya Allah Agar hati kami tenang dan tentram Ya Allah dan sebagian kami berikan di jalan-Mu, Ya Allah, Amin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Mudahkanlah pekerjaan-pekerjaan baik yang kami kerjakan di muka bumi ini, Ya Allah, Amin. Ya Allah, kami adalah hambamu yang masih hina di harapan-Mu, Ya Allah. Kami senantiasa membutuhkan petunjuk dan jalan darimu, Ya Allah. Bimbing kami, Ya Rabb. Bimbing kami, Ya Allah. Bimbing kami agar kami bisa menjalankan syariat Islam dengan istriqamah, Ya Allah, Amin. La ilaha illallah muhammadur rasulullah Labtana atina fi dunia hassanah Wafil asirati hassanah Waktinada banar Walhamdulillahirraubil alamin Alhamdulillahirraubil alamin Saya demikianlah secara baiklah hati pada pagi hari ini Marilah sama-sama kita jaga hati Agar senantiasa diberikan kemudahan Dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat Akhir kata saya Bayi Oktara Mohon diri, mohon maaf untuk Allah yang kurang berkenan Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I'm with love I'm with love I'm with